私たちは、バイカン、バイカン、バイカン、バイカン、バイ Perlu kerjasama dari semua pihak,、gitu. memang banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta, itu jelas gitu, tidak bisa dinafikan. Tapi juga tidak boleh kita melihat bahwa sebagai warga kita tidak punya tanggung jawab sama sekali gitu. Karena toh, sampai sekarang kita masih melihat orang buang sampah di mana-mana kok. Saya pernah lihat satu video yang menayangkan mengenai、uh, sungai Ciliwung yang lagi dibersihin, dan itu h i t u n g a n j a m ...ada sekian truk sampah yang menumpuk di sungai Ciliwung gitu. Dalam arti bagaimana pemerintah harus mengeruk, mengeruk, mengeruk, mengeruk... ...sementara warganya membuang, membuang, dan membuang. Pemerintahnya berapa orang, warganya ada berapa 12 juta, 19 juta orang... ...ini buang sampah di mana-mana gitu. Dan dari Jakarta sampai terus ke mata air itu semua orang berlomba-lomba... ...membuang sampah di sungai karena mereka melihat bahwa ini lucu, dibuang terus hilang... Gitu, tapi, tapi ya itu kan gak hilang menguap. Tapi kan menumpuk di satu tempat dan menjadi banjir gitu. Tapi di daerah yang dulu relatif aman, sekarang juga terkena banjir. Memang banyak. r s p r n y harus dikerja kan banyak sekali gitu, daerah resapan yang kurang itu harus diakalin gimana caranya gitu, sekarang gedung-gedung sudah ada di mana-mana, daerah resapannya jelas kurang, nah apa yang harus kita lakukan itu kan harus dilakukan bersama-sama juga, pemerintah mungkin di daerah-daerah protokol harus membuat daerah-daerah、uh, resapan misalnya begitu,、uh, dengan lubang-lubang resapan memang tidak bisa membantu banyak tapi tentu membantu juga kalau jumlahnya signifikan gitu ya, kemudian Secara teknologi juga harus diterapkan juga oleh pemerintah bagaimana supaya air itu bisa meresap kembali ke dalam tanah. Dan rakyatnya juga harus membantu juga Karena seperti kita lihat Ada suatu k e c a m p a t a n di Sipinangmuara Kalau nggak salah ya Itu、eh, yang biasa tiap tahun banjir Mereka tuh surutnya sangat-sangat c e p a t Yang biasanya bisa dua hari Hitungannya sekarang jam Karena mereka membuat ribuan biopori di sana Jadi sebetulnya Sebagai masyarakat juga banyak Yang bisa kita lakukan gitu Terutama kalau mau daerah kita Tidak kena banjir Atau minimal Kalau tiap tahun kena banjir Cepat surut lah gitu Tapi memang PR-nya banyak Untuk semua orang Menurut Mbak, bagaimana sosialisasi pemerintah untuk membuang sampah pada tempatnya? Iya harus dikampanyekan terus menerus gitu. Yang menarik dulu saya pernah punya teman dari Amerika yang dia bilang sekarang di a m e r i k a n i a lebih jorok, kata dia begitu gitu. Kenapa? Saya bilang karena ini sosialisasi membuang sampah pada tempatnya sudah kurang. Saya bilang k a r e n a di Amerika tuh negaranya sudah maju gitu ya orang-orangnya sudah pendidikan lah. Dia bilang enggak itu harus dikampanyekan terus menerus gitu. Jadi jangan pernah lelah mengkampanyekan hal ini gitu. Dan kalau pemerintah memang sudah bingung kan r e ada i kampanyenya kan banyak sekali、e, dua anak、e, paling b a kampanye a buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, ya kampanye anti narkoba. Ya kita lah ikut membantulah gitu dalam mengkampanyekan hal ini mulai dari diri sendiri terus ke lingkungan terdekat. Karena kalau kita menggantungkan kepada pemerintah terus-menerus ya susah gitu. Demikian a l l g a Lidia, saya Kiki Wijaya.